Abad iDream Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program inspirasi keluarga Hanya di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Halo apa kabar sahabat I Dream hari ini Semoga sehat selalu Dan selalu semangat ya menjalankan aktivitas Dan juga kegiatannya hari ini Kembali di 10.44 AM I Dream Radio Saya Rudi Saputra akan menemani Sahabat I Dream Nantinya di program inspirasi keluarga Di edisi kesehatan Dan juga kebugaran Nah seperti biasa nih di edisi ini kita akan berbicara mengenai kesehatan dan juga kebugaran bersama narasumber kita ya Selama 1 jam 30 menit ke depan pastinya Dan untuk yang di rumah mungkin yang ingin bergabung bersama kami di 10.44 AMI Dream Radio Mungkin punya pertanyaan atau mungkin juga punya komentar atau kritik dan juga sarannya Untuk program kita silahkan bisa bergabung melalui email di dreamradio.id@gmail.com Bisa kirimkan pertanyaan anda kembali ke email kita di dreamradio.id at Atau juga bisa melalui facebook ya di I Dream radio Atau juga di twitter kita bisa mention ke akun twitter kita di at idreamradio Nah hari ini kita berbicara seperti apa Dan seperti biasa nih sahabat idream di edisi kebugaran dan kesehatan kita akan berbincang bersama narasumber kita Saya kenalin dulu, beliau ini adalah uh, pemerhati kesehatan dan juga kebugaran ada Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Nah kita sapa dulu Assalamualaikum uh, Pak Dokter. Assalamualaikum uh, para pemirsa sahabat uh, IDream, uh, sahabat Muslim IDream yang berbahagia. Alhamdulillah bagi ini kita sehat uh, dan mudah-mudahan uh, anda semua juga sehat walaikum. Sehat dan bugar pastinya. Sehat dan bugar Dokter, ya? pastinya. <laughs> ya. <laughs> Oke okay, Pak Fatah hari ini untuk edisi hari ini kita akan berbicara apa nih Pak Fatah? Kita bicara tentang bagaimana mencegah, mencegah, uh, judulnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, dan pas ini kalau kita dengar kata mencegah lebih baik daripada mengobati ini udah apa ya udah nggak awam lagi di masyarakat udah biasa ya, udah betul. sering disebut-sebut di, di -sebut, sebut -sebut ya. Sebut-sebut, ya. udah hmm. mencegah lebih baik mengobati itu udah udah lama mungkin <laughs> yeah. ya, tapi. Pada kenyataannya mungkin kita cuma sekedar tahu saja, hmm. tapi tidak mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, mungkin karena kita tidak tahu persis ya, kenapa uh -huh. kita harus mencegah apa sih resikonya? Lebih baik itu dari sisi bukan cuma dari sisi cost saja, hmm. tapi dari sisi resikonya juga okay. uh, akan kelihatan. Mungkin kalau kita tahu persis ya bahwa oh ternyata resikonya seperti ini, oh ternyata costnya itu jauh lebih tinggi hmm. barangkali tidak sekedar soblan, oh, tapi okay. mungkin eh, sahabat semuanya akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, okay, berarti hari ini kita akan bongkar secara jauh ya Pak, mencegah. Ya, betul, ya. Lebih baik daripada mengobati Ya betul Oke baik sahabat I Dream Kita akan bahas selama 1 jam 30 menit ke depan nanti Dan nah, pasti penasaran Bagaimana ini kita bisa mempraktekkan Mencegah lebih baik daripada mengobati Bukan hanya sekedar slogan Yang kita sebut sehari-hari Tapi juga bisa kita praktekkan Dan kita bisa mengambilkan manfaat dari Slogan mencegah dari lebih baik daripada mengobati Jangan kemana kita akan kembali nanti di sesi berikutnya Pastikan anda masih bersama kami di 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Sahabat I Dream, terima kasih masih bersama kami ya Di program Inspirasi Keluarga Hari ini kita berbicara mengenai kesehatan dan kebugaran Bersama narasumber kita Dr. Insinyur Fatah Nurdim MM Pak Dokter, ini tadi kita hari ini kita akan berbicara mengenai uh, Mencegah lebih baik daripada mengobati. mengobati Nah ini mungkin bisa dijelasin dulu nih uh, Mengenai slogan ini uh, Pak Dokter. Ya baik, uh, mungkin pertama kita harus tahu dulu ya apa sih maksudnya dari mencegah ya. Mencegah itu mungkin lebih tepat dengan maintenance -nya. Maintenance hmm. kalau kita di mesin ya, mesin di mobil, like, yeah. uh, maintenance ya. Kemudian kalau mobil kan kalau rusak ada service ya. Kalau yeah. kita badan rusak berarti sakit Karena yeah, harus yeah. diobati hmm. ya, service ya. Itu kan sama ya antara maintenance dan servis. Kalau kita lihat di mobil itu kan Uh, kalau kita mau melakukan maintenance dengan baik Maka uh -huh. tentu biaya servis itu jauh lebih murah dibandingkan dengan maintenance okay. Belum lagi resikonya ya Resikonya ketekanan hmm. misalkan kita punya mobil ya Punya mobil mau perjalanan jauh ke Surabaya atau kemana gitu kan uh -huh. Kita tidak dilakukan maintenance dengan baik ya Tiba-tiba di tol, okay. mogok, ya uh -huh. kan Kalau cuma sekedar mogok ya itu pun tentu kosnya lebih tinggi kan harus cirek ya Betul. kan ada biaya derek kemudian harus masuk ke bengkel cari bengkel juga tentunya lebih mahal ya hmm. belum kalau itu terjadi kecelakaan gara-gara uh, kita tidak maintenance jadi hmm. dari situ kelihatan bahwa uh, maintenance itu jauh lebih baik dan apakah dalam tubuh manusia itu perlu maintenance juga hmm. eh, sama jadi saya mau sedikit membandingkan ya antara mobil dengan manusia ya Hah? kan sama-sama fungsinya sama-sama bergerak ya, ya, mobil betul. itu pun bergerak hmm. manusia itu juga bergerak dan di dalam mobil juga ada sistem sistemnya mirip dengan sistem yang terjadi pada manusia ya. mobil untuk dapat bergerak tentunya ada roda-rodanya kita punya kaki, kaki ya kan kemudian roda juga tidak ada tidak asal sekedar roda ada shock breakersnya kan, hmm. ada shocknya supaya meredam e, gesek, apa e, getaran ya. Getarannya. Nah, gitu. Kita juga seperti itu. Kemudian mobil supaya bisa berjalan, bergerak, itu kan e, harus ada energi. Ya. Energi yeah. yang dihasil dari proses pembakaran. Hmm. Jadi mobil dikasih bahan bakar, e, bensin atau solar, kemudian dibakar dengan udara. Sebenarnya hmm. yang bakar tuh bukan udaranya, tapi oksigen dalam udara bakar kemudian menghasilkan energi Oke ya. sama kita juga seperti itu kan kita akan bisa ber, bisa hidup kalau ada proses pembakaran, pembakaran atau ini. metabolisme ya. jadi bahan bakar dibakar bahan bakarnya kita apa makanan makanan itu kan protein karbohidrat dan lemak Oke. Ya, kan? dalam protein karbohidrat lemak itu unsurnya ada C ada H ada O bensin solar juga sama unsur kimianya tuh ada C, H dan O. Oke. Okay. Nah, di uh, bensin solar kalau dibakar nanti hasilnya adalah pertama energi. Iya. Mm, yeah. Yang kedua gas CO2 dan H2O. Ya, ditambah knalpot sisa. Sisa oke. Okay. Nah, kalau manusia sama ya. Kita makan protein, karbohidrat, lembak itu unsurnya C, H dan O. Untuk bisa jadi energi perlu dibakar kita menghirup napas oh, udara kan hmm. ada oksigennya. oksigen oksigen itu nanti akan membakar itu ya protein karbohidrat protein lemak dibakar kemudian hasilnya apa pertama energi yang kedua CO2 kita kan kalau bernapas habis pembakaran keluar CO2, CO2 hmm. kemudian ada H2O dan ada sisa pembakaran sisa pembakaran itu yang akan menempel jadi Uh, yang terjadi pada mobil itu hampir mirip uh, hmm. dengan yang terjadi dengan manusia kan. dan mobil itu supaya bisa berjalan dengan baik tentu ada perawatan kan Betul. nah sekarang saya mau nanya nih uh, ada ada dua mobil nih satu mobil mereknya sama ya nah. kalau kita bandingkan supaya Apple to Apple kan, mereknya sama kemudian CC nya sama yang satu baru keluar dari dealer Oke. Okay. yang satu sudah 15 tahun hmm. dipakai kira-kira apa yang terjadi? Ya lebih bagus, enakan bawa yang baru deh. Nah, ini. yang baru kan? Ah, ya. uh, soalnya kita mau nyalip set, iya ya, kan? Agar ringan. Oh, uh, ringan ya. Tadi kenceng, uh. katanya gitu kan. Oh, uh, cepet juga bisa gitu kan? Ya. Dan, dan tidak masalah, tidak jarang bermasalah kan di jalan. Ha. Ya. Tapi apa? Di, apa yang terjadi dengan mobil yang sudah 15 tahun? Ya. Pertama pasti fungsinya turun ya, iya betul. On the olden banyak yang sudah turun fungsinya bahkan harus diganti, hmm. ya uh, tidak cuma turun tapi harus diganti. Tapi itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia itu tidak diganti kan kita walaupun sampai 70 tahun ada nggak ganti tangan, ya kan nggak ada. Itu berekafri aja. Nah, Erekafri ya, turun fungsinya, hmm. fungsinya turun hmm. tidak diganti. Kalau mobil harus diganti, ganti, okay. ya tapi kalau orang nggak gitu. Nah jadi mobil itu terjadi penurunan fungsi. Ya okay. uh, mungkin uh, shock bekerasnya udah turun jadi yang waktu baru kan masih nyaman 25 uh, malam lestatan udah goyang -goyang. ada getaran <laughs> dikit berasa yeah. gitu kan sama kaki kita juga seperti itu kan kaki kita kan udah sekian puluh tahun ya Kaki kita buat jalan sedikit mungkin Kuat. ada bunyi dikit-dikit hmm. kagak enak sakit-sakit nyeri segala yeah. macam itu itu karena karena fungsinya turun gitu kan uh, contoh lain misalkan yang yang gampang saja uh, mata kita. Yeah. Yeah. Mata kita Kalau mata kita kita pakai Itu kan ada yang namanya uh, Akomodasi Jadi hmm. mata kita ketika kita membaca itu Mencembung dan mencekung Kalau dipakai terus Sampai 40 tahun Itu umumnya se Sebagian besar orang itu Dia akan pakai kacamata plus okay. Bagung dekat hmm. Itu bisa dikatakan normal karena Karena, karena dipakai terus ya. Jadi ada penurunan Penurunan fungsi itu Tapi coba lihat kalau kita kurang uh, menggunakannya kurang hati-hati kurang merawat dengan baik okay. ya misalkan uh, baca ya sambil tiduran hmm. kemudian uh, lampunya juga tidak terang hmm. itu mungkin 40 yang harusnya baru plus 1 bisa plus 2 ya. okay. itu itu yang terjadi dengan mobil-mobil juga seperti itu jadi kita bayangkan kalau mobil kita tidak dirawat hmm. maka yang terjadi seperti apa pasti di suatu ketika uh, di jalan tiba-tiba kita lagi bawa acara keluarga yang sangat penting tiba-tiba mogok di jalan uh -huh. kecelakaan dan sebagainya dan ini perlu uh, biaya yang sangat uh -huh. mahal satu lagi ini ada satu komponen yang yang apa namanya yang sangat vital di mobil ya uh -huh. itu juga terjadi di manusia kalau itu tidak berfungsi itu benar-benar mogok kalau mobil mungkin spionnya rusak Uh -huh, masih, masih, bisa, bisa jalan ya, masih bisa Masih bisa digunain Kalau ya. bannya kempes Masih bisa jalan enggak? Masih Masih ya, Tapi Bahkan bannya meledak pun Masih bisa jalan, jalan Walaupun ya. jalannya pelan-pelan Kagak hmm. enak Masih bisa jalan kan hmm. Mobil Tapi kira-kira apa? Apa yang terjadi dalam mobil Kalau komponen ini tidak berfungsi Kemudian berhenti Tidak bisa diapapain Kira-kira apa? Busi Busi <laughs> ya hmm. ah, Sistem pernapasan situ kan Sistem pembakaran hmm. Betul enggak? Sistem pembakaran Jadi Jadi uh, Mobil itu kan akan terjadi pembakaran ketika pertama ada bensin, hmm. bensin disemprotkan ya, dicampur dengan oksigen, yang oksigen masuk melalui apa saringan udara ya, hmm. kemudian dicampur, disemprotkan, kemudian dibakar sama uh, busi, ada pengapian, hmm. ya kan, akhirnya di situ dihasilkan energi. Nah, kalau sistem di situ uh, berhenti, ada yang bermasalah, uh -huh. tersumbat di saringan udaranya, uh -huh. jalan nggak mobilnya. Mogok Mogok, nggak bisa, bisa jalan ya kan uh, apinya apa businya tidak bisa jalan jadi berhenti total gitu kan itu juga terjadi pada manusia ya jadi manusia itu kalau di mobil itu kita bayangkan ada yang namanya uh, saringan udara mm. kalau di manusia apa saringan udaranya hidung hidung ya bulu-bulu hidungnya kan mm. kemudian dipompa disedot kan yeah. sedot ke dalam itu yang pompa apa paru-paru Yeah. Okay. Jadi udara, udara disedot kemudian dipompa sama paru-paru uh, masuk dicampur sama darah kemudian sama jantung dipompa, yeah. dipompa ke seluruh tubuh, tubuh. tubuh yeah. okay. agar uh, apa, uh, udara tadi bisa membakar uh, karbohidrat, protein, hmm. dan lemak untuk menghasilkan energi. Nah kalau itu terjadi macet, kira-kira gimana? Ya kalau berhenti. manusia Manusia berhenti ya, berarti artinya apa? Tewas banget Mati Meninggal Meninggal, <laughs> Meninggal. Jadi okay. ini kalau kita tidak perhatikan ya Ini hmm. salah satu contoh ya Kalau kita tidak merawat nah, Tadi kan mobil mogok ya Misalkan gini Orang punya mobil gak pernah dirawat Atau mungkin asal masukin bahan bakar Oke okay. ya. hmm. Kan bisa terjadi seperti itu Mogoknya jadi hmm. itu pembakaran tidak berfungsi mati Sama juga kita kalau kita masukin semarangannya semaunya saja okay. ya. uh, kemudian terjadi sumbatan ya jadi manusia juga terjadi sumbatan Satu contohnya yang terjadi sumbatan yang suka bisa meninggal apa menyebabkan meninggal kira-kira apa itu kalau kita pernah dengar penyakit jantung koroner Oke okay. ya. jantung koroner hmm. itu kan jantung kita tersumbat ya ada penyempitan hmm. di dalam koronernya itu karena Makanan yang kita makan itu tidak kita atur Pokoknya okay. yang penting makanan halal kita makan Kita makan terus nah, Lemaknya banyak, kolesterolnya banyak Kita makan <laughs> terus kan okay. uh, Padahal sudah dites sama dokter sama lab Bahwa kita kolesterolnya sudah tinggi hmm. Tapi makanan yang berkolesterol kita makan Kita makan aja terus Akhirnya terjadi penyempitan okay. Di arteri koronernya Nah kalau kemudian terjadi penyempitan Pas kemudian ada darah yang menggumpal masuk ya, maka Uh, jantung kita uh, selangnya atau arteri jantung kita itu uh -huh. uh, total dia tidak bisa mengalirkan darah, sehingga tidak ada proses metabolisme, tidak ada proses pembakaran uh -huh. bahan bakar menjadi energi. Apa yang terjadi? Meninggal. Meninggal. Ya, jadi saya sangat fatal ya kan? Ya, kalau mobil berhenti ya di servis masih bisa hidup lagi kan? Kalau kita sudah meninggal <tuh> kan nggak bisa. bisa diservis di lagi. Bisa lagi <tuh> Orang itu manusia itu hidup cuma sekali ya. Okay. Ya Allah berkuasa mau menghidupkan bisa aja tapi kan secara umum Allah cuma memberikan kesempatan kita hidup cuma sekali. sekali. Ya jadi kalau kita tidak hati-hati di situ itu sangat fatal sekali. Mm. Ya jantung kita berhenti ya tidak ada proses apa namanya pembakaran metabolisme ya akhirnya kita meninggal. Okay. Itu salah satu contohnya ya. Jadi resikonya tuh sangat besar kalau kita tidak mau merawat ya di, kita tidak belum bicara masalah kos biaya ya hmm. biaya orang sakit jantung itu kan jantung koroner okay. itu kan okay. kalau di apa namanya kalau di operasi ini eh, operasi Bypass namanya hmm. itu diganti uh, arterinya itu Cokot itu kan ratusan keusnya. juta hmm. ya. atau pasangin cincin cincin masukin ke jantung itu supaya uh, lubangnya itu besar lagi gitu kan itu berapa satunya berapa mungkin 50 juta atau berapa juta gitu. Okay. Nah, itu dari segi biayanya belum okay. resikonya tadi itu baik berarti uh, bisa kita bilang uh, kita bandingin tadi kita lihat bahwa mencegah itu besar banget untuk kita untungnya untuk kita kalau kita sudah mencegah dari dini ya, saya, daripada betul. hanya sekedar nanti ketika baru diobati justru costnya lebih mahal lebih mahal oke okay. baik pak dokter kita break dulu sejenak nanti kita ya. akan masuk lagi di sesi berikutnya dan pastinya juga untuk anda sahabat masih penasaran bagaimana sih kita bisa mempraktekkan mencegah lebih baik daripada mengobati tadi sudah dijelaskan oleh pak dokter bahwa tadi bagaimana sih untungnya kita mencegah daripada udah diobat uh, diobati pada saat sakit pastinya biaya yang lebih besar. Kita akan kupas lagi lebih dalam. Nanti di tema kita hari ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemana mana Pastikan Anda masih bersama kami di 104 1044 AMI Dream Radio, Successful Muslim Family. Baik terima kasih untuk anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Hari ini kita... Berbicara mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati Bersama narasumber kita, Dr. Fatah ya Tadi sudah dijelasin bagaimana perbandingannya ya Bagaimana kita melihat untungnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya Nah dokter, kalau mencegah lebih baik daripada mengobati Berarti kita harus menjaga dong apa-apa yang ada dalam tubuh kita Iya betul, menjaga Komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita ya. Nah kalau kita lihat uh, tadi kalau di... Mobil ada komponen pentingnya seperti busi tadi yang yeah. sangat mempengaruhi um, hidup atau enggaknya mobil. Kalau dalam tubuh kita komponen paling penting dalam tubuh kita ini apa dokter? Ya begini jadi dalam mobil itu yang komponen yang vital adalah uh, sistem pembakaran. Sistem pembakaran itu mulai dari saringan udara, ha. kemudian pompa ya, pompa bensin, hmm. kemudian karburator, okay. ya, uh, kemudian busi, hmm. ya, kemudian di situ ada uh, tempat pembakarannya. Tempat okay. pembakaran jadi busi apa? Uh, bensin sama udara dicampur oleh hmm. karburator, kemudian dimasukkan ke tempat pembakaran, nah, kemudian diberikan api sama busi terjadi ledakan terjadi pembakaran, Sekarang, hasilnya oke. energi. Nah di kita ini kan komponen itu komponen utama di mobil hmm, ya, nah, karena kalau itu kalau bermasalah berarti mobilnya akan mati berhenti hmm. ya. Kita juga seperti itu, ya. kita ada ada sistem namanya sistem apa pernapasan yang hmm. dimulai dari Uh, hidung kita ya. okay. hidung itu kan ada uh, rambutnya itu kan fungsinya untuk menyaring menyaring, menyaring ada, agar udara yang masuk itu hmm. udara yang bersih debu segala macam itu sudah tersaring di dalam uh, apa uh, hidung kita hidung, ya. yeah. kemudian uh, dimasuk dipompa sama paru-paru ya paru-paru itu tugasnya adalah me mengambil kan uh. mengambil apa namanya uh, oksigen. udara uh. oksigen dari hmm. udaranan nah paru-paru juga Paru-paru kita itu kalau tidak dirawat, tidak dilatih, mm -hmm. maka kemampuannya dia cuma sedikit. Makanya kita kalau napas tidak bisa napas panjang, okay. ya kan? Uh, karena apa? Karena paru-parunya kan ketika mengembang, mm -hmm. ya, mengempis, dia kan menyedot uh, udara dengan cara mengembang, mengembang mengempis bernapas mm -hmm. itu kan. Nah, kalau kita tidak dirawat, maka paru-paru kita cuma mengembangnya sedikit sehingga okay. udara yang berhasil kita ambil sangat sedikit, hmm. maka tadi nanti akan pengaruh terhadap performa kita. Okay. Ya, makanya uh, kalau kita kurang latihan itu kan nanti uh, kita akan lemes, gampang lemes. Ya. Hmm. tenaga kita kurang, eh, tenaganya kurang. kenapa? karena memang oksigennya yang kita berhasil kita ambil sudah uh, sedikit, sudah sedikit. Hmm. kemudian setelah itu kan baru uh, udara dicampur dengan apa namanya bahan bakar ya, hmm. uh, untuk dibakar, pembakarnya di otot benar di seluruh tubuh nah, di dalam darah ya makan nah darah itu kan yang memompa itu kan adalah jantung jantung jadi ah. jantung memompa udara yang ada oksigennya eh dari memompa udah apa darah yang, eh, apa, eh, darah? Darah yang hmm. ada oksigennya sama bahan bakar ya, dari makanan dipompa ke seluruh tubuh agar setiap bagian itu dapat bagian okay. karena dia kan perlu energi untuk bergerak hmm. ya. jadi itu dipompa sama jantung nah jadi jantung sini fungsinya sangat vital Okay. Makanya kalau jantung ini berhenti ah? Maka ya kita berhenti hidupnya okay. <laughs> Jantung itu uh, Makanya kata Rasulullah Ayu Anas Fa'in al fi, fi jasadin Mutkoh Fa'idah solaha Solaha kuluhu Wa'id al fasada Fasad al kuluhu ya, Jadi kata Rasulullah ya Ayah manusia Sesungguhnya di dalam Darah manusia Di dalam tubuh manusia Ada, ada segumpal darah Kalau okay. segumpal darah itu baik Maka baiklah semuanya Kalau segumpal darah itu rusak atau jelek, mereka rusaklah semuanya. Wah wah kolbun, ya. kolbun itu kalau orang Indonesia sih nerjemahinnya hati. Padahal kalau coba kalau kita sakit hati, yang dipegang mana? Jadi, jantung. Ia uh. ya kan sakit hati sini ya kan di dada nih ya. Itu kan sebenarnya jatuh kolbun itu lebih tepat pada kalau secara fisiknya itu mm. uh, lebih tepat jantung. jantung kolbun mm. ya, itulah kolbun kita itu yang paling pokok. Kata profesor ini adalah komponen yang sangat sangat pokok sekali. Jadi hmm. kalau kita lihat e, jantung manusia itu besarnya sebesar e, kepalan tangan kiri. Ya, okay. Jadi ya kalau anak berarti kecil, kalau makin, makin uh, besar? besar ya makin besar. Ya. Hmm. Nah, itu membesar karena setelah berusia ya berkembang gitu kan. Jadi bukan nah jantung yang kuat tuh bukan jantung yang besar, bukan. Jantung itu okay. tidak membesarnya karena usia saja kan bertambah gitu kan. Nah, Jantung ini seperti alat pompa, hmm, nah, jadi alat iya. alat pompa dia uh, tugasnya memompa darah dari uh, agar darah mengalir ke seluruh, seluruh tubuh. tubuh ya. Nah, oke. Okay. Nah. Kalau kita ngomong mencegah nih, hmm. uh, Pak Dokter, hmm. pastinya kalau mobil kita bisa servis berkala lah. Ya, nah, uh. tapi dengan tubuh kita nih, Pak Dokter, hmm. dengan alat vital tadi, bagaimana nih kita menjaga alat vital tubuh kita, terutama jantung itu? Tadi? Nah, cara menjaganya yang pertama adalah. Uh, agar dia tetap sehat, oh. ya itu yang pertama dan yang kedua agar tidak terjadi gangguan okay. ya, pada jantung tersebut. Hmm. Ya, yang pertama adalah agar kita tetap, agar jantung kita tetap sehat dan kuat sehingga dia bisa memompak darah ke seluruh tubuh hmm. dengan cukup kuat hmm, yeah. supaya kita tidak kekurangan darah. Kebagian seluruh tubuh. Kebagian. Ya? Hmm. Sebenarnya kalau kita kekurangan darah, contohnya begini aja kalau kita uh, kurang darah di otak ya makanya kita, otak kita kurang darah kurang oksigen dia maunya tidur terus ya. ngantuk, ngantuk ngantuk tidur terus. terus ya kan diajak berpikir juga lemot itu kan <laughs> itu kalau apa kalau uh, darahnya kurang nah itu darah kurang mengalir ke dalam otak itu kenapa karena, apa? karena uh, pompa jantungnya kurang kuat oke okay. nah, jadi jantung kita itu uh, memompa darah mengalir ke seluruh tubuh satu hari Satu eh, hari jantung kita ya hmm. kalau kita hitung ya kalau kita uh, ukur kira-kiranya kira-kira itu darah yang dipompa itu sekitar, sekitar lima ribuan meter lima ribuan liter lima ribuan liter ya satu hari satu hari satu hari, satu hari. Satu hari. Satu hari. kan hmm. sekali sekali apa sekali denyut saja ya itu kan berapa mili yeah. liter okay. ya kalau satu jam itu berapa kalau orang-orang yang sehat ya hmm. orang yang sehat itu denyut jantungnya satu menitnya itu bisa di bawah yang bagus ya itu bisa di bawah 70. Oke. Okay. Bahkan kalau atlet orang yang terlatih itu hmm. bisa cuma 50 atau di bawah 50 ee uh, denyut okay. jantungnya. Tapi kalau orang yang tidak terlatih, yang kurang sehat jantungnya, uh -huh. itu satu menitnya itu bisa di atas 80. Oke. Okay. Jadi itu perbedaannya orang yang terlatih tidak dengan yang tidak terlatih ya. Jadi yang merawat ya, yang hmm. merawat jantungnya dia 1 menit di bawah 50. Artinya apa? 1 menit di bawah 50 dengan 1 menit yang 1 menit di atas 80. Lebih capek mana kira-kira? Ya capeknya lihat ke... apa? Ah, Karena 80 banyak kan? kan banyak kan di ya, Kita bandingkanlah hmm. supaya ekstrim misalkan ya. Ada orang yang denyut jantungnya itu 1 menitnya cuma 40. Oke. Okay. Yang satunya 1 menitnya 80. Degerakan. Hmm. Ya, dua kalinya kan berarti kalau orang ini yang tadi satu menitnya 40 umurnya 80 tahun itu kan kerja jantungnya sama dengan orang tadi umurnya baru 40 tahun 40 setengahnya ya setengahnya kan hmm. yang jadi lebih efisien mana yang 40, 40. Ya okay. jadi ada orang yang bisa bisa jantungnya bisa geraknya bisa lambat seperti itu kenapa jantungnya lambat apa itu nggak sakit jadi dia lambat bukan karena sakit karena apa karena ototnya kuat Okay. nah karena ototnya kuat sehingga ketika dia bergerak memompa sekali pompaan darahnya langsung banyak ya, langsung banyak, hmm, ya okay. kan kalau orang teknik bisa hmm. debit ya debitnya debitnya darah yang dipompa hmm. tuh cukup banyak tapi kalau orang yang jantungnya lemah ya kan jantungnya lemah sekali dia bergerak ya darahnya sedikit nggak okay. cukup berarti harus dia sering -sering. harus bergerak lebih cepat hmm. lebih sering gitu kan lebih capek jantungnya ya itu dari sisi apa uh, kesehatan dan kekuatan jantung hmm. Mungkin ada pertanyaan nah, Terus gimana caranya supaya Nah ya gimana itu Nah perawatnya eh, Supaya jantung kita itu kuat ah. ya Sehat dan kuat Nah caranya adalah apa? Dikasih latihan Latihan? Latihan Lati apa nih? Latihannya kan? ya dia disuruh bergerak cepat ya, Jadi misalkan kalau kita lari Harus semua-semua ya Iya <laughs> kan olahraga gitu <laughs> ya, Atau okay. kita naik gunung ya Atau ah. kita naik tangga Itu kan jantung kita kan Coba apa yang terjadi? Jantung kita apa bergerak, bergerak cepat, kan? okay. karena apa? Karena kita butuh oksigen banyak, butuh darah banyak, karena okay. kita kerja berat, naik, tayenggak naik tangga kan kerja berat, hmm. olahraga kan kerja berat. Yeah. Berarti apa? Dia butuh oksigen banyak, makanya jantungnya harus apa? Ngasih darah yang banyak, pompanya lebih banyak lagi. Nah saat jantung bergerak dengan cepat itu sesungguhnya kita sedang memberikan latihan okay. pada jantung. Berarti ya. lebih banyak bergerak ya, saya? Iya, banyak bikin, bergerak Bikin jantung kita lebih aktif Lebih aktif, Ak gitu okay. Nah, kalau itu dilakukan uh, secara rutin hmm. Dengan ada kaidahnya Nanti kita bahas ketika kita membahas tentang olahraga, gitu kan yeah. Jadi, kalau kita kita gerakkan jantung secara apa dengan cepat, ya secara rutin hmm. nah, Maka, pas saja kita memberikan efek pelatihan Nah, kalau dilatih kira-kira gimana? Terbiasa dong, Pak Lebih kuat, kan? Lebih kuat uh. Contoh saja, kita punya tangan nih Kalau tangannya kita pakai push up rutin ya sehari misalkan Beroto berapa dong. kali <laughs> ya kan sehari berapa <laughs> kali kemudian <laughs> ee, dua hari sekali atau berapa kan lama-lama tangan kita gimana ya kencang kuat dan kuat dan berotot hmm. ya kan yang tadi mukul cuma enggak tenaganya kecil sekarang suruh mukul-mukul bola bolanya lebih kencang ya okay. sama juga jantung juga seperti itu jadi kalau Jantung kita kita latih, ya, la, memberikan latihan dengan bergerak hmm. Maka kalau ini rutin, berarti kita sedang mem, memperkuat otot-otot jantung Kalau otot jantung kita kuat, uh -huh. maka ketika dia bergerak ya, Mengembang dan mengempis Udara yang dihasilkan, apa, e, daya pompanya kan cukup besar uh. Sehingga darah yang mengalir kira-kira, banyak nggak? Banyak, yeah. makanya dia cukup apa? Akhirnya dia geraknya, ah sudah saya slow saja Karena apa? Slow saja darahnya cukup Udah banyak hmm. Udah banyak, semuanya teralirin gitu lah. Nah itu kalau kita mau memberikan apa uh, maintenance ya uh, Pada jantung adalah dengan cara kita latih jantung hmm. kita Secara rutin agar dia tetap sehat dan kuat hmm. nah, Jadi uh, itu salah satu cirinya ya, Kalau jantung kita kuat itu berarti Kalau kita hidup normal huh? uh, Tidak dalam keadaan berolahraga hmm. Itu jantung jantungnya uh, lambat Oke. Okay. Ya, jadi orang yang tenyu jantungnya lambat itu, berarti jantungnya kuat. Gitu. Ya, jadi kayak contohnya atlet itu bisa di bawah 50, satu menitnya. Rata-rata orang yang yang beberapa kali saya uh, ukur itu uh, lagi diam itu bisa jadi cuma umumnya di atas 80. Oke. Okay. Padahal bisa di bawah 50. Kita bayangkan betapa efisiennya, ya orang yang jantungnya geraknya itu apa? Uh, lambat, lambat. Hmm, itu kuat jantungnya itu kira-kira uh, dari sisi uh, maintenance nya uh, kemudian yang kedua gimana caranya supaya dari sisi agar uh, jantung itu tidak sakit okay. tidak mendapat hmm. gangguan ya kan nah, itu seperti apa ya nanti kita bahas lagi. Oke okay, uh, baik, kita break dulu aja dulu, ya. uh, Pak Dokter. Nanti kita akan bahas lagi nih. Bagaimana? Tadi sudah di sisi maintenance nya kita latih nih jantung agar terbiasa memompa darah lebih banyak. Ya, nah nanti betul. bagaimana lagi? Uh, seperti apa lagi yang akan dilakukan agar jantung tetap sehat dan menjaganya bagaimana? Kita akan kembali untuk Anda sahabat IDream dan jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM IDream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 44 AMI Dream Radio Successful Muslim Family dan masih-masih di Inspirasi Keluarga bersama narasumber kita ada Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Hari ini kita membahas mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ajak kembali yang di rumah bisa bergabung di email kita. Mungkin yang punya pertanyaan ya terkait kesehatan dan kebugaran silakan kirimkan ke email nanti kita akan bahas di sesi berikutnya untuk Anda di dreamradio.id@gmail.com. Nah, atau yang menggunakan Facebook boleh bisa termukan kami di iDream Radio atau bisa mention ke akun Twitter kita di @idreamradio. Untuk Anda juga bisa mendengarkan iDream Radio selain di 100.4 AM iDream, Anda juga bisa dengar melalui streaming. Jadi buat yang di mana berada, bisa dengarkan streaming kita di www.dreamradio.id. Atau yang menggunakan Android, silakan download aplikasi iDream Radio melalui Play Store Anda silakan install di Android Anda dan juga bisa mengakses dan mengupdate informasi-informasi bersama iTrim Radio. Oke Dokter Fatah, Dokter Fatah ini kita berbicara tadi sudah menjelaskan bagaimana jantung kita agar kuat untuk memompa darah lebih baus lagi. Nah tapi juga terkadang kan juga ada masalah-masalah jantung yang terjadi seperti jantung kroner, kemudian juga ada ada yang jantung apa masa, masa jantung ini cukup banyak sekali, sangat hmm. banyak sekali, komplit sekali untuk masalah jantung. Nah bagaimana nih kita mencegah agar tidak kita mengalami gangguan-gangguan uh, jantung, nih dokter. Ya uh, baik pemirsa sahabat Muslim Aidilfitri yang berbahagia. Ya. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana supaya jantung sehat dan kuat ya uh -huh. dengan cara melatih ya, itu kan hasilnya nanti jantung kita kuat, uh, kemudian jantung bisa memompak darah cukup banyak cukup uh -huh. untuk uh -huh. kegiatan kita, sehingga uh, darah yang mengalir, darah yang mengisi uh, oksigen itu cukup sehingga energi yang dihasilkan uh, cukup juga. Uh. Nah, nanti kalau ini terjadi maka kita tidak mudah lelah. Uh. Nah, jadi orang yang jantungnya lemah nanti mudah lelah. Karena apa? Karena tadi ya jantungnya lemah, geraknya tuh pelan, udara apa darah dan udara darah dan oksigen yang berhasil diputar ke seluruh tubuh, uh -huh. dialirkan seluruh tubuh itu sedikit, sehingga energi yang dihasilkan sedikit. Nah yang Lalu kan kita pernah membahas orang yang mudah lelah ya. hmm. Yang mudah lelah itu itu karena apa? Karena sesunggungnya dan jantungnya lemah gitu. Jantungnya okay. lemah sehingga dia Darah sedikit Ya dia dikit. energi yang dihasilkan sedikit Karena apa? yang yang apa? Darah, darah dan oksigen yang dipompa ke seluruh tubuh itu sedikit Makanya energi yang dihasilkan uh, jadi sedikit Itu efeknya dia mudah-mudah lelah Nah berikutnya adalah uh, Gimana caranya supaya jantung kita itu uh, Tidak terkena gangguan. Uh -uh. Nah, salah satu gangguan uh, dalam jantung terhadap jantung yang sangat fatal itu yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Koroner. Penyakit okay. jantung koroner. Ya. Karena banyak, jantung. banyak banget sekarang kan orang yang tiba-tiba uh, jatuh sakit, tiba-tiba ya, meninggal betul. karena uh, masalah jantung ini. Jantung. Ya. Jadi umumnya ya, mungkin uh, kalau spesifik, spesifik mungkin bisa ditanyakan di ke dokter jantung ya, uh -uh. kalau jantung ya. Tapi kalau kita perhatikan umumnya. Uh, orang yang meninggal mendadak itu kan uh -huh. umumnya serangan jantung. Jadi orang meninggal mendadak itu hampir-hampir bisa dipastikan dia uh, terkena serangan jantung. Nah, serangan jantung itu akan terjadi pada orang yang punya penyakit jantung koroner. Uh -huh. Penyakit jantung koroner itu adalah ketika terjadi sumbatan, sumbatan pada koroner jantung. Jadi di dalam jantung itu ada pipa, okay. pipa ya, uh -huh. pipa yang cukup besar gitu uh -huh. kan? yang gunanya adalah untuk mengalirkan darah, darah, okay. darah ke seluruh tubuh, ya darah ya, darah diputar ke seluruh tubuh, uh -huh. ya, darah yang sudah uh, sudah bercampur dengan oksigen ya, uh, dipompa dialirkan ke seluruh tubuh, uh -huh. dipakai, kemudian nanti dibalikin lagi kan, itu darah itu dibalikin ya, yang sudah habis oksigennya dibalikin dicampur dengan oksigen lagi, kemudian dipompa uh -huh. kembali. Nah, Oke. Okay. Itu orang yang punya penyakit jantung koroner itu di dalam selangnya itu ada penyempitan, hmm. penyempitan, penyempitan itu akibat ada akibat timbunan lemak, okay. lemak, lemaknya dari sini, di sini lebih spesifik uh, kolesterol ya, kolesterol, kolesterol ya, kolesterol, kolesterol, kolesterol. kolesterol, kolesterol yang hmm. yang LDL ya, yeah. yang lebih spesifik ya, adalah LDL yeah. itu yang yang lebih mudah, yang mudah uh, masuk ke dalam selang jantung, kemudian di situ mengendap, hmm? ya, mengendap, mungkin mengendapnya cuma sedikit satu titik, tapi kan ketika kita hidup dari kecil, ya, uh -uh. makanan kita, nah ini or, makanya orang yang makannya uh, banyak mengandung kolesterol, kolesterol uh -uh. ya, uh -uh. terutama yang LDL, ya. makanya dikatakan bahwa makin tinggi LDL kita dan satu lagi trigliserida maka potensinya terhadap penyakit jantung koroner itu semakin besar, hmm. ya, karena tadi dia akan uh, semakin banyak kolesterolnya yang LDL Maka kemungkinan terjadinya endapan eh, apa, Endapan di dalam uh, selang jantung itu semakin besar ya, Jadi jantung kita tuh nanti uh, selangnya itu ada penyempitan mm -hmm. Penyempitan yang terjadi karena endapan kolesterol yang LDL tadi Nah, nah kalau ini terjadi penyempitan kemudian tiba-tiba Ketika kita hidup, ketika kita darah kita mengalir, ada semacam gumpalan darah. Ah. Darahnya menggumpal ya. Darah kita kan ter, terkadang menggumpal ya. Okay. Terutama orang yang suka minum minuman keras, suka merokok, ya kemudian uh, yang uh, gula darahnya eh, yang gula darahnya tinggi ya. Nah, itu potensinya jarang olahraga ya okay. itu potensinya uh, jantungnya apa darahnya kental darah. ya yang hmm. terjadi suka dapat tuh potensinya semakin tinggi gitu okay. nah kalau itu terjadi ya masuk ya darah yang menggumpal ya kemudian masuk ke dalam selang jantung yang sudah menyempit apa tersumbat yang tersumbat. tersumbat nah tersumbat total kalau tersumbat total berarti tidak ada aliran darah Okay. tidak akan terjadi proses metabolisme, tidak terjadi proses uh, pembakaran, hmm. tidak terjadi proses menghasilkan energi. Jadi kita tidak punya energi. Kalau kita tidak punya energi, kita nggak bisa bergerak. Alias okay. apa? Kita meninggal. Hmm. Ya, jadi makanya orang kena serangan jantung itu tidak lama itu. Kalau nggak ditolong, nggak tertolong, itu panjang berapa menit ya. okay. dia bisa meninggal itu. Nah. Jadi caranya supaya tidak terjadi gangguan adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangi mengurangi, mengurangi asupan makanan yang mengandung tadi yang LDL yeah. trigliserida, ya, terutama buat kita yang sudah tinggi kadarnya. Makanya sebaiknya kita itu mengetahui mengetahui kira-kira okay. di darah kita itu LDL-nya trigliseridanya itu seberapa banyak. Ya, sudah melebihi batas enggak. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata sudah melebihi, mau melebihi batas berarti makanan kita harus kita cegah. Makanan-makanan okay. yang mengandung LDL, yang trigliseridnya tinggi, kita harus kurangi itu. Karena kalau enggak, maka potensinya semakin besar, potensi terhadap apa? -apa? Penyakit jantung korone. Oke, nah, berarti tahu, harus mengetahui kondisi tubuh kita juga. Ya, ya? harus. Makanya cek dok, darah, dokter cek ya. ya. Jadi kita mengetahui Jadi darah kita, kita up, ya. darah kita ya. Jangan sampai kita seumur-umur tidak pernah lihat, uh, tidak pernah tahu ya Mata -mata kita tentang kita sehat harus, masih ya. enggak, enggak sakit, enggak diperiksa ya, Dok. Iya, ya. kita harus ya sekali minimal ya mudah, minimal pernah lah. Hmm. Pernah mau hmm. tahu ya kira-kira uh, uh, di dalam darah kita itu uh, ada apa saja kita okay. kan. Selain ada penyakit juga tadi. Komponen-komponen uh, itu lemaknya, kolesterolnya terutama tadi ya uh, LDL sama trigliseridanya hmm. sudah masuk ke ambang batas nggak? Okay. Kalau sudah masuk ke ambang batas atau dikatakan tinggi, ha? ini potensinya, ya, potensi terhadap penyakit jantung koroner ya, terjadi apa penyempitan ya itu semakin besar. Ditambah lagi uh, semakin kita berumur itu. Uh, tingkat elastisitas jantung kita tuh semakin berkurang. Hmm. Jadi sudah uh, sudah uh, elastisitas jantung kita berkurang, kemudian ada endapan, huh? uh, penyempitan itu penyempitan kan penyempitan, oh. penyempitan akibat lemak, ya kemudian itu serang apa terjadi nama penyakit jantung koroner. Kemudian ada gumpalan tadi, nah, inilah yang namanya serangan jantung. Oke. Okay. Nah, jadi Uh, untuk menghindari itu, caranya adalah untuk mencegahnya hmm. makanan kita Makanan yang harus dijaga ya, Kita harus tenang. jaga makanan kita, makanan-makanan hmm. yang mengandung hal-hal tadi itu harus dikurangi gitu. Yang kedua, okay. olahraga juga, karena penelitian-penelitian yang sudah dilakukan hmm. ya, Olahraga itu bisa mengurangi potensi itu, okay. potensi terjadi uh, penyakit jantung koroner. Hmm. Karena tadi Nah, jadi LDL-nya itu karena olahraga jadi beberapa waktu yang lalu saya juga membimbing mahasiswa saya Ya uh. uh, tugas akhir ya, skripsi hmm. ya Jadi dia meneliti uh, pengaruh olahraga terhadap penurunan LDL Ya ternyata hmm. orang yang olahraga teratur ya Walaupun sampelnya baru sekitar berapa 20 orang atau berapa gitu ya hmm. saya lupa ya diteliti. Jadi dengan olahraga itu uh, sebelum olahraga dicek kandungan LDL nya kemudian setelah dikasih olahraga dicek ya, ternyata ada penurunan ya, hmm. kadar LDL ya, sebelum setelah sebelum olahraga dengan setelah olahraga jadi uh, pencegahannya uh, maintenance nya uh. supaya tidak terjadi gangguan pada jantung terutama yang namanya penyakit jantung koroner adalah hmm. kita menghindari makanan-makanan yang mengandung LDL, LDL. Ya, ataupun juga meng yang mengandung trigliserida itu yang pertama yang kedua kita olahraga teratur hmm. ya, karena hasil dari penelitian itu uh, di buku-buku juga banyak uh, kita mau baca ya bahwa uh, olahraga itu bisa menurunkan kadar LDL okay. jadi buat teman-teman ya pemirsa uh, para sahabat idream yang mendengarkan ya kalau kita mau mengurangi potensi hmm. terhadap penyakit jantung koroner maka yang pertama Pola makan kita, makanan kita harus kita jaga ya. Yang mengandung LDL, hmm. trigliserida kita kurangi ya. Sebaik mungkin ya kita kurangi sebanyak mungkin lah. Yang kedua, olahraga teratur Oke, okay. nah, Mungkin kita tidak berbicara masalah makanan atau olahraganya dulu ya, nih Ya belum, nanti kita Pak akan dokter. bahas Tapi lagi Tapi sedikitnya mungkin kita, uh, Pak dokter bisa kasih contoh dulu nih Makanan ya. yang biasanya yang banyak mengandung LDL itu makan-makanan seperti apa nih Pak dokter? Ya, jadi kebanyakan itu yang banyak ngaruh kolesterol ya. Hmm. Mungkin ada ya kayak misalkan udang. Oke, okay, ya seafood si kan. gitu ya. Seafood si ya kan kemudian kuning telur ya kan okay. daging merah itu contoh-contohnya. Ya sebetulnya sahabat uh, iDream bisa sekarang ini kan perpustakaan ada di mana-mana ya. Oh, iya, uh, asal kita punya apa punya paket hmm. apa namanya? paket internetan gitu kan kita tinggal nanya namanya Mbah Google itu kan makan, makanan hmm. yang mengandung LDL apa saja. Oh wow, bisa di situ bisa kelihatan ya. Oke, bahkan makanan sekarang sudah ada kandungan gizi, karbohidratnya juga ada ada ya. Anda makanya ya. kita juga harus lihat ketika hmm. apa yang kita makan ya. Itu harus lihat ini makanan kita apa sih gitu kan. Lalu apa uh, minyak hmm. minyak sawit itu kan gorengan. Gorengan itu tinggi ininya ya, okay. nah kita kan suka suka sekali makan gorengan mm. murah Jadi, dan juga murah meriah gampang dapatnya, kan? gampang dapatnya kita bisa beli di mana-mana uh -uh. seribu rupiah mungkin kita bisa dapat satu gorengan tapi itu kan minyaknya, coba kalau okay. kita beli ya, misalnya kita beli bakwan ya, mm. ini makanan murah meriah yang ada di mana-mana ya, uh. kita beli bakwan kemudian kita peras yeah, bakwan yeah. itu apa apa yang di situ minyak, minyak, tuh ya. minyak minyak itu ada asam lemak jenuhnya, kemudian LDL itu kan Nah kayak gitu-gitu itu yang meningkatkan potensi Saya katakan meningkatkan Bukan-bukan berarti bahwa kalau kita makan itu kita Langsung kenang, nah, penyakit Bukan itu <laughs> okay. potensinya Potensinya potensi besar, makin ya. makin tinggi hmm. Jadi kalau kita pola makan-makan kayak gitu tidak dicegah Maka potensinya akan lebih tinggi Daripada hmm. orang yang Uh, mencegahnya dengan cara tidak mengurangi makanan seperti itu gitu. Okay. itu concern dari makanan. kalau ya. olahraga uh, uh, dokter kalau dokter menganjurkan nih olahraga yang bagus untuk jantung itu apa dokter? ya Betul. olahraga sebenarnya gini olahraga itu hampir semuanya bagus ya ha. untuk jantungnya. tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya. yang hmm. pertama yang paling kita sukai, ya. kemudian yang kedua yang tidak memberikan efek pada uh, tubuh kita. Ya contoh hmm. saja ini ini mungkin secara detail kita nanti bahas sendiri ya. Ini contoh secara ya, ka contoh kasar saja ya. ini, kan, ya. Kita uh, orang berat badannya misalkan 100 kilo. Hmm. Ya kan? Dia mengolahraga. Olahraganya lari. Lari. Ketika lari ya, lari itu kan terjadi lompatan. Ha. Ya, pada kaki kan. Padahal dia beratnya 100 kilo, 100 kilo. Okay. Ketika dia melompat itu sama aja ada beban sebesar 100 x 10 gravitasi kan hmm. jadi 1000 Newton. Nah, jadi ada 1000 Newton. Nah, ketika kita melompat 1000 Newton uh, menekan ke tanah. Hmm. Nah, lebih parah lagi uh, tempat lari kita itu dari beton. Ya. Yeah. Okay. Tidak empuk kan, tidak hmm. ada peredamnya. Maka uh, beton itu akan memberikan reaksi sebesar 1000 Newton juga ke kaki kita, ke tempurung kita. Padahal tubuh orang kita itu tidak dirancang untuk sampai ke situ, hmm. makanya ini sebenarnya tidak baik berarti buat orang-orang yang berat badannya berat, kemudian olahraganya lari yang ada lompat-lompatnya, makanya okay. olahraga juga tidak semua artinya uh, tidak semua itu baik, cocok ya, cocok ya, hmm. makanya. Uh, harus ada tuh pembahasan khusus kira-kira kalau saya itu olahraganya yang okay. paling cetak seperti apa hitung kan? gua aja di sini nanti edisinya ya, nanti <laughs> uh, okay. yang yang jelas yang sekarang yang perlu kita apa saya sampaikan adalah uh, untuk me menurunkan potensi terhadap penyakit jantung koroner, koroner itu adalah pertama dari makanan yang kedua adalah dari olahraga secara teratur saya pernah baca ya uh, penelitian di di Amerika itu ya ha? ada saya baca bukunya itu di Harvard atau dimana saya lupa ya ternyata mereka meliti ribuan orang mahasiswa ya. ha? jadi mereka yang punya olahraga teratur tiap minggu itu ternyata potensinya turun potensi okay. terkena penyakit jantung koroner dibanding dengan orang yang uh, kurang berolahraga atau hidupnya tidak aktif. Oke, okay, okay. baik menarik okay. uh, Pak dokter nanti kita break lagi sini Nanti kita akan masuk di sesi berikutnya juga Tadi sudah dijelaskan bagaimana Untuk mencegah agar kita terhindar nih Dari yang namanya penyakit jantung koroner Yang saat ini mungkin banyak ya kita temukan Mungkin juga banyak berita Mungkin juga bahkan selebritis yang Tiba-tiba meninggal yeah. dunia karena umurnya, jantung Ya bahkan umurnya masih ini kan masih 45 muda 45 tahun, ah. 40 tahun itu okay. Jadi teman, istilah orang yang saya kenal Saja mungkin bisa dihitung lebih dari 10 orang <laughs> yang umurnya di bawah 40 di bawah 50 di bawah saya itu. Okay. Padahal umurnya masih segitu, harusnya itu jantung kita masih masih cukup gitu. Karena saya pernah baca juga ya, ada mengatakan bahwa uh, Allah itu menciptakan organ kita itu kalau dirawat dengan baik itu hmm. bisa berfungsi sampai 100 tahun. Okay. Uh, bisa berfungsi sampai 100 tahun kata mereka tuh seperti itu gitu. Oke. Okay. Baik, sahabat Ay Nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya dan jangan ke mana pastikan Anda masih bersama kami di 104 AM Dream Radio Successful Muslim Family. 24.4 24 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Dan sahabat I Dream kita masih di inspirasi keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran Bersama Dr. Patah uh, Nurdin dan tadi kita sudah bahas bagaimana kita menjaga jantung kita Mencegah agar tidak terjadi penyakit jantung Bagaimana jantung kita supaya kuat Nah untuk uh, andai kami di rumah ajak lagi nih untuk bisa bergabung Mungkin punya pertanyaan di email ya Di dreamredo.id@gmail.com. Dokter Fatah ini kalau tadi kita udah bahas nih Dokter mengenai penyakit jantung Koroner, uh, uh, yeah. nah mungkin juga Ada gak sih uh, dokter yang Lainnya atau mungkin penyakit lainnya Nanti efeknya ke jantung kita juga nih dokter. Bagaimana nih kita menjaga Dan mencegahnya agar gak uh, tidak terjadi Ya yeah, uh, Pemirsa semuanya Jadi uh, salah satu penyakit terbesar ya, istilah penyakit pembunuh besar, terbesar itu kan jantung koroner. Uh. Kemudian uh, selain itu juga ada lagi diabetes. Ya. Hmm. kita Sering melihat ya, mendengar ya uh, teman kita atau saudara kita atau kenalan kita atau orang lain ya uh, meninggal karena diabetes. Ya. Hmm. Diabetes itu kualar darahnya tinggi. Hmm. Ya. Diabetes itu tetap masuk penyakit yang ada juga yang dari keturunan juga, ya. hmm. ada keturunan. Tapi ada yang juga pola makan yang dari keturunan itu. Karena kalau orang tua kita diabet, ya itu anaknya ya, itu potensinya lebih tinggi, lebih tinggi ya, untuk potensinya daripada, kena diabet ya, juga. Kena diabet daripada orang yang orang tuanya uh, apa tidak terkena diabet ya. Saya ada contoh ada punya kawan ya. Uh, dan biasanya kalau orang diabet keturunan itu masih muda sudah kena. Okay. Saya punya kawan ya, uh, diabet tapi turunan ya. Umur 35 udah udah kena dia. Ya, udah kena. Tapi setelah dia mau melakukan apa perawatan dengan baik, hmm. ya, uh, mau menjaga pola makannya, kemudian mau olahraga teratur, ya. Sekarang dia sudah gula darahnya sudah tidak tinggi oh, lagi, okay. sudah normal. Ya, tapi dia jaga terus ya dengan cara olahraga dengan dengan mengatur pola makannya. Betul nah, juga yang dibilang uh, penyakit mungkin diturunkan, tapi semuanya tetap kita yang menentukan ya. Kita doktor? menentukan. Nah, <laughs> jadi okay. dan ternyata ya ternyata orang-orang uh, yang kena diabetes itu justru hmm. lebih banyak terjadi pada orang yang uh, orang tuanya tidak ada riwayat gitu. Oke. Okay. Ya, mungkin barangkali orang yang ada riwayat orang tuanya karena wah orang tua saya diabetes, Maka dia sudah ini kan, sudah jaga-jaga. Kalau yang enggak, ah bodoh amat. Hmm. Dia mau rasa ah, diabetes kan keturunan. Saya orang, orang tua saya, ada, ada yang kena <laughs> diabetes. Jadi dia <laughs> uh, tidak mau menjaga makan, makan apa saja gitu ya. Uh, tidak mau dicegah ya, tidak mau diatur ya. Hmm. Nah diabetes itu kan Uh, orang disebut diabetes itu Kalau kadar darah Dalam kadar gula ya, dalam iya. darah kita Tinggi Nah Orang Indonesia kan potensinya besar uh, Kenapa? Karena makannya nasi kan Makan nasi kan banyak orang Indonesia Soalnya 3 kali, 3 piring Apalagi satu piringnya munjung lagi kan uh. Uh, Nasi, nasi, kentang Itu kan mengandung karbohidrat banyak nah, Jadi sebenarnya setiap kita makan itu pasti Kadar gula kita naik ya. Hmm. Di samping dari nasi juga minum ya Nah kita kan minumnya apa-apa manis ya. Pagi yeah. minum teh manis. Nanti di kantor kopi. Uh, ada kopi manis ya, uh, kue manis ya kan. Malamnya ada apa namanya koko-koko lagi minum manis lagi. Jadi sudah hmm. makanannya makanan nasinya cukup banyak kemudian minumnya minumnya juga dengan gula juga tidak mau diatur hmm. sehingga potensinya memang besar eh, orang Indonesia itu terkena diabetes ya. jadi kalau kita habis makan pasti gula darahnya naik cuma masalahnya Allah itu kan eh, memberikan kita eh, ada salah namanya organ yang namanya apa namanya pankreas ya pankreas okay. itu eh, gunanya adalah dia mengeluarkan insulin hmm. yang insulin sehingga itu yang nanti akan menetralisir eh, gula darah gitu kan jadi habis makan akhirnya akan ada insulin ah. ya ada pankreas maka gula darah kita Didorong masuk ke sel ya Akhirnya normal kembali ya, Jadi kalau kita habis makan pasti naik ya Tapi nanti turun kembali Cuma ini kan lama-kelamaan ya eh uh. Logikanya ya Kalau kita makan nasinya juga tidak mau dibatasin ya Makan melebihi dari secukupnya ya Kemarin kita bahas memakan luar secukupnya uh. Berarti kan uh, pankreas kita harus bekerja lebih keras lagi Harus mengonusin insulin lebih banyak lagi hmm. Nah logikanya lama-lama ia ya, kemampuannya dia bisa turun juga kan Kemampuannya okay. turun Sehingga uh, ketika pankreas kita kemampuannya turun Dalam mengeluarkan insul, menghasilkan insulin Akhirnya kita makan gula darah kita tidak bisa turun lagi okay. ya, Nah itulah uh, diabetes hmm. Dan diabetes itu Orang kalau diabetes itu bukan cuma sakitnya Kalau darahnya tinggi bukan cuma diabetes saja Tapi bisa komplikasi kemana-mana hmm. Bisa ke pinjal, bisa ke jantung dan lain-lain Nah cara mencegahnya itu adalah tadi kan Makanya kita harus tahu pertama dari darah kita, okay. uh, gulaannya yang ada di dalam darah kita itu seperti apa? Masih rendah, masih tengah-tengah, sudah tengah-tengah atau sudah tinggi. Hmm. Nah, itu akan menentukan apa-apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu, ah, uh, saya umur sudah 40 lebih ya. Okay. Gula dalam darah kita sudah sedang. Uh. Ya kan? Apalagi yang sudah tinggi, berarti makan kita harus kurangi karbohidratnya. Gula diganti dengan apa protein harus berhenti atau kurangi minum manis-manis ya minum kalaupun harus manis ya mungkin sehari sekali sajalah yang hmm. syukur-syukur kalau kita tidak minum manis sama sekali minum teh tidak perlu pakai gula minum kopi tidak pakai gula bahkan ada istilah kalau peng, pengkompi sejati itu minum kopi nggak pakai gula, kalau masih pakai gula sih bukan hmm. mau kopi sejati itu namanya, iya, betul -betul. Ya kan namanya minum gula bukan minum kopi, kopi, kopi ya kopi gitu loh. ya. Jadi untuk mencegah uh, diabetes maka makanan yang mengandung karbohidrat, terutama buat orang yang berumur harus dikurangi, hmm. gula harus dikurangi ya. Kemudian yang kedua olahraga, kembali lagi olahraga itu bisa mencegah. Ya saya juga habis uh, habis apa namanya. Habis uh, membimbing ya Wah. Skripsi saya Sampai ya, setelah lauk ya Jadi uh, peran olahraga dalam menurunkan kadar gula darah Jadi olahraga itu Kalau kita lakukan di siang hari Kalau sampai 30 menit Maka olahraga itu kan perlu energi hmm. ya. Energinya itu dari gula ya, Jadi kalau olahraga 30 menit dari gula Baru setelah lebih dari 30 menit Sisanya itu dari lemak hmm. nah, Kalau kita olahraga di siang hari ya. Makanya ini pemirsa ya Kalau kita mau olahraga yang mau, olahraganya buat apa, kalau misalkan saya mau nurunin gula ya berarti 30 menit itu udah turun Oke. Okay. Tapi kalau saya mau lemak maka 30 menit tidak cukup Baru gula yang habis Karena baru, baru, baru gula yang okay. dipakai harus yeah. di atas 30, 30 menit Nah secara kasarnya ya nanti secara rinci saya perhatikan ada nih ada aturan-aturannya okay. ya, Jadi untuk mencegah uh, yang kedua diabetes ya ini penyakit yang cukup besar juga hmm. ya, desain uh, lethal ya bilangnya. fatal juga hmm. nih fatal juga nih banyak korbannya itu kan hmm. adalah diabetes maka yang tadi kita mengurangi uh, kon apa konsumsi uh, nasi hmm. gula dan lain-lain yang kedua dengan olahraga teratur nah, okay. itu maintenansnya itu ya ini untuk diabetes jadi kalau jantung ini diabetes okay. jadi kalau kita mau simpulkan uh, okay. pembicaraan kita uh, pada kali ini hmm. ya bahwa uh, tubuh kita itu didemin saja ya yeah, yeah. itu kan nanti akan fungsinya akan berkurang turun hmm, yeah. turun nah fungsinya akan turun nah kalau kita tidak rawat maka penurunannya tuh lebih drastis okay. yeah. jadi kalau kita hidup maka pasti di dalam dalam jantung kita pasti ada ada ini ada endapan tadi, ada penyempitan pasti ya, karena kan kita pasti makan lemak. Okay. Mungkin itu kan pasti ada. Tapi endapannya ya sampai mengganggu itu kapan? Ya. Kalau kita maintenance dengan baik, maka hmm. mungkin uh, setelah saya 90 tahun padahal umur saya cuma 75 tahun. Berarti okay. kan kita selamat tidak terkena itu, ya. Jadi uh, kita kalau mau apa namanya? menjaga ya. Jadi supaya penurunannya itu tidak terlalu drastis hmm. maka kita harus jaga itu mentalis dengan baik contoh lagi misalkan uh, tulang kita tulang kita itu kalau udah umur 30 tahun itu masa tulangnya akan berkurang kropos ya, kropos, ya. <laughs> karena kropos itu karena apa karena masa tulangnya berkurang hmm. uh, jadi kalau nggak salah setelah 30 tahun tuh satu tahunnya satu persen atau berapa itu eh uh, Penurunan masa tulang okay. Nah kalau masa tulangnya itu sudah berkurang Berarti kan kropos Lama-lama kropos, lama-lama kropos itu kan hmm. Itu udah pasti Nah kalau kita mau kita bisa mengurangi kecepatan pengoroposannya dengan cara dengan cara olahraga tadi atau hmm. kalau yang orang anak yang dari kecilnya dari kecil itu sering makanannya banyak kalsium ya hmm. itu juga untuk mencegah itu jadi ketika pengoroposan nanti ketika tua itu akan lajunya akan di, di, apa, di, ditekan. ditekan cuma sayangnya sekarang malah orang makan yang mengandung kalsium yang udah tua Iya, kan? ya, anak-anak model males sih. Bukan pola anak-anak, justru pola udah-udah tua. Ya hmm. harusnya dari kecil, dari kecil okay. mereka dikasih makanan, kalaupun susu yang mengandung banyak kalsium itu untuk menyehatkan tulang dan gigi gitu kan dari kecil gitu kan. Okay. Supaya nanti ketika tua laju pengroposannya itu apa berkurang. Ditambah dengan olahraga juga. Jadi kalau kita mau eh, tidak cepat krokos tulang kita maka sekarang itu kan kita nggak mungkin mencegah dengan kalsium lagi Karena udah tua iya, nih, udah ya kan nggak bisa lagi kan? gitu ya, ya makanya kita olahraga hmm. jadi olahraga teratur supaya apa masa tulang itu turunnya itu tidak drastis Hati. sehingga pengkroposan juga Hati. tidak drastis jadi mengkroposan kira-kira itu. Oke okay. baik dokter menarik sekali pembicaraan kita hari ini dokter dan sudah menjelaskan bagaimana mencegah itu ternyata lebih baik daripada cara lain. Lebih, di... lebih baik dari sisi kos maupun dari sisi resiko. Oke okay. ya, baik terima kasih dokter sudah bersama kita di hari ini karena waktu juga akhirnya memisahkan kita karena sudah uh, hampir di sesi terakhir nih dokter. Yeah. Terima kasih dan kita mungkin ketemu lagi di sesi berikutnya dan pasti dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentang kesalahan dan hmm. kebugaran ya, dokter ya. Yeah, ya betul. Okay. Baik terima kasih juga untuk anda sahabat idream sudah bersama kami di 1044 AM Dream Radio. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fatah bahwa uh, mencegah itu ternyata memang lebih baik daripada mengobati selain dari untuk tubuh kita sendiri ternyata juga uh, dari sisi ekonomi dan uh, cost-nya juga lebih murah uh, mencegah daripada nanti mengobati ketika kita sudah sakit ya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda sahabat iDream di program uh, inspirasi keluarga untuk edisi uh, kesehatan dan kebugaran bersama Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM, beliau ini adalah pemerhati kesehatan dan juga kebugaran. Terima kasih untuk anda, Syarudin Saputra juga pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanaallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilahaillanta sifrukawatu bilakek. Wa bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat I Dream, terima kasih anda sudah mendengarkan inspirasi keluarga di 10:44 AM I Dream Radio dan kita ikuti. Acara selanjutnya